Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah, syukurillah Wa la khawla wa illa billah Asyadu an la ilaha wa waqdahu la syarika Wa asyadu anna muhammadun abduhu wa rasuluhu La nabiyah wa'adah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil al karim wa ala alihi washabbihi ajmain amma al ba. Alhamdulillah puji <coughs> dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Bapak serta Ibu sekalian yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kembali kita membuka lembaran-lembaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terutama kita sedang Membicarakan Sifat Yang spesifik Yang khasais Dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Empat sifat asasiyah Sudah kita bahas Kita bahas sifat yang khasais Dimiliki oleh Rasulullah Itu sifat sabar kelembutan kasih sayang kemarin kita sudah bahas yang ketiga kita akan melihat sifat nabi sifat termawan dan yang keempat nanti kemurahan hati rendah hatinya rasulullah Alaihi s.a.w mudah-mudahan cukup di pertemuan yang sikat ini kita selesaikan sifat-sifat ini sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail peri kehidupan Rasulullah di dalam keseharian Nabi. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara tentang kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya cukup memberikan gambaran bahwa Nabi ini sangat dermawan. Tidak usah pakai contoh-contoh Dengan informasi sedikit Bagaimana Rasulullah SAW Memiliki harta yang banyak Tapi kemudian Wafatnya Rasul Ini tidak meninggalkan apa-apa Nabi tidak meninggalkan apa-apa Kecuali tikar tempat tidur Rabat luma tangga sebagian dan kendaraan yang enggak istimewa, kuda belasteran keledai dan sebidang tanah yang sudah diwakafkan oleh Rasulullah buat ibu sabir. Jadi enggak istimewa sebenarnya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Rasulullah SAW Begitu susahnya Sehingga Sampai wafatnya tidak meninggalkan apa-apa Ternyata tidak Kalau kita lihat fakta Historis sejarah Nabi itu Dapat jatah Seperlima Gonimah Al-Anfal Harta rampasan perang Kalau berperang itu ada harta rampasan perang Itu Nabi dapat 1 per 5 1 per 5 itu 20% Untuk Rasulullah SAW Jadi kisahnya ketika Rasulullah SAW perang badar Itu Dapat gonimah dan dapat Tawanan Belum ada petunjuk dari Allah Mau dia tawanan ini dan bagaimana perihal harta dalam peperangan? Maka mereka bertanya tentang Al-Anfal. Maka turun surat Al-Anfal, Yas Anil Anfal, Kudal Anfalulillah Warosul. Katakan pada mereka Al-Anfal ini milik Allah dan Rasul. Fattakullah. Kalau buat kamu bertakwa saja. Perang baru mulai, udah ngurusin harta Ini luar biasa Potensi konfliknya ini luar biasa Perang baru mulai, udah ngurusin pembagian harta Ini berbahaya Potensi konfliknya gak bisa ditahan Maka kata Allah Takwa saja Ayat kedua, ketiga, keempat Terus sampai 39 Ayat Al-Anfal, surat Al-Anfal Itu bicara tentang nilai-nilai takwa Ayat 40-nya atau 41-nya baru tentang Pembagian harta rapasan perang Salah satunya adalah super 5 Jatah Harta rapasan perang ini Buat Allah dan Rasulullah Super 5 Rasulullah SAW Perang tercatat Baik yang syariah atau ghozwah Baik perang besar atau perang kecil Di Madinah itu sekitar 85 perang 80 kali perang Artinya jumlahnya cukup banyak. Kalau setiap kali perang dapat gonimah, 80 kali lebih perang dapat gonimah, kira-kira kaya enggak nanti? Cuma 10 tahun, 80 kali perang, dan setiap perang ada gonimah, 20 persennya buat Nabi. Dari mana? Saya beri gambaran, contoh. Sekali perang, perang Hunayn saja, Perang Hunain dengan pasukan Hawazin, Nabi membawa pasukan 12 ribu tentara. Setelah Fudu Mekah, Rasulullah bawa 10 ribu Hunain itu setelah Mekah, itu bawa 12 ribu melawan pasukan Hawazin di Hunain. Perang Hunain itu, Rasulullah SAW dapat seperlima harta perang Hunain. Berapa seperlima perang Hunain itu harta? radimah perang kunen seperlimanya kira-kira berapa ada gambaran di sirah itu dikatakan seperlimanya perang kunen harta rampasan perang itu seperlimanya itu 4000 ekor domba 2400 ekor ontah dan empat ribu keping perak. Itu seperlimanya. Sekali perang. Sekali perang Nabi harus nyiapin kandang empat ribu ekor domba. Bukan empat ribu ekor domba doang. Plus dua ribu empat ratus ekor ontah. Plus empat ribu keping perak. Itu sekali perang. Perang Hunen perlimanya nabi dapat itu. Kayak enggak kira-kira. Itu sekali perang. Di Madinah itu tercatat 85 kali perang, baik syariah atau ghazwah. Paraulah paroknya yang ghazwah. 40 kali, 40 kali sekian. Seperlima dari perang lapasan perang. Kayaknya si nabi bisa dipastikan jadi orang kaya. Ah, itu Hunain Yang fantastis itu perang Haibar Perang Haibar itu Semua kekayaan Yahudi Ditaruh di Haibar Dan Haibar dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Kekayaan yang diambil Dari perang Haibar Berkali-kali lipat dari perang Hunain Dua perang aja Dua kali perang Haibar sama Hunain Cukup 4.000 ekor domba, 2.400 ekor ontak, keping. Itu superlima. Tapi nabi meninggal, wafat, nggak ada favor, teh. Kok bisa begini Ada nggak kesan di benak kita? Nabi banyak-banyak hartanya, banyak tapi meninggal nggak ninggalin apa-apa. Apa kesan yang Muncul li bapak ibu terhadap Rasulullah S.A.S. sangat dermawan. Emang dia apain hartanya? Buat poya-poya, enggak. Hadat, meninggal kagak kagak ninggalin apa-apa, poya-poya. habisin harta, poya-poya. Ternyata Rasulullah S.A.S. sangat dermawan. Juga sampai meninggalnya Rasulullah enggak meninggalkan makanya ada ungkapan orang-orang Quraisy gak usah takut sama Muhammad masuk ajaran Muhammad kenapa? karena Muhammad orang yang gak pernah takut miskin gak usah takut Muhammad itu orang yang gak pernah takut miskin, benar berikan hartanya buat fakir miskin minta atau tidak minta maka Rasulullah SAW adalah orang yang gak pernah bilang enggak kalau ada orang yang minta bisa gak kita Eh, Enggak bila, enggak bisa ngomong enggak. Kalau ada orang yang minta, kan ketika Rasulullah sasam tidak punya apa-apa, orang datang minta ke Nabi, Nabi enggak bisa ngomong enggak. Kata Rasulullah, ambil aja, bilang atas nama Muhammad. Nanti Muhammad yang ganti. Pernah satu saat. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW pengen banget bikinin baju buat Nabi. Nabi kelihatan tidak ganti-ganti ini baju. Dibikinin itu baju. Begitu bagusnya. Begitu indahnya. Bangga benar bisa bikinin Nabi, eh, bikinin Nabi baju. Maka di, di, diberikan baju itu pada Rasulullah. Sahabat ini gembira benar. Pakai ya Rasulullah. pakai. Dipakai sama Rasulullah. Senangnya luar biasa. Sahabat nabi yang lain Kalau nabi pakai baju Baru pemberian sahabat itu Setelah itu Rasulullah s.a.w. berjalan beberapa saat Masih dengan sahabat itu Jalan beberapa saat Kalau kira-kira kalau dari masjid terus keluar sebentar ke situ Sampai di depan situ ada sahabat Ketemu dengan sahabat papasan Atau sahabat yang ketemu dengan Rasulullah Ya Rasulullah Kamu pakai baju itu bagus sekali Pakai baju, baju, baju itu bagus sekali Tapi alangkah bagusnya kalau pakaian itu Aku yang pakai Jadi lupanya dia minta Pengen baju itu Dipakai sama dia Alangkah bagusnya kalau pakaian itu Aku yang pakai Rasulullah kamu mau pakaian ini iya Rasulullah Apa yang dilakukan Rasulullah Baru nih, baru pakai, baju baru, baru dipakai Belum sampai rumah Ada orang minta di jalan Dibuka mana? Sahabat-sahabat yang nyaksiin baru pakai baju baru Nabi itu kesannya luar biasa. Ini Nabi aja baru pakai, ane kasih tahu nih. Nabi aja baru pakai, lu minta lagi. Nah iya, Nabi aja baru pakai. Ini baju baru Nabi baru dikasih. Saya menyaksikan. Eh lu Pak, lu minta kan gitu bahasa. Kata sahabat ini saya bukan minta pakaiannya. Saya minta pakaian Rasulullah Agar saya bisa mendapatkan keberkahan Dari pakaian yang dipakai oleh Nabi Bahkan saya berharap Kalau boleh saya meninggal Dikapanin pakai baju ini oh, Baju bekas Dipakai oleh Rasulullah Rasulullah Sahabat cuma pengen mengambil berkahnya doang baju. Berkah Karena dipakai oleh Rasulullah SAW. Dikasih ke mana nih, Pakaian itu itu begitu gambarannya Jadi gak pernah bilang enggak Kalau ada orang minta Pernah satu saat Ada sahabat Rasulullah banget Memberikan kebahagiaan kepada Rasul Sehingga dia dia masak masakan yang Enak dikasih timun Karena Nabi suka sekali timun Kasih timun atasnya Dan dibawa Al-sahabat ini menemui Rasulullah SAW. Begitu gembira dia pengen memberikan makanan ini kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah lagi megang emas sama perak di tangannya, Emas sama perak di tangan. Sahabat itu bawa makanan campur timun di atasnya. Mau ngasih makanan itu. Sementara Nabi sedang pegang emas sama perak di tangan. Apa yang dilakukan oleh Rasul untuk menghargai sahabatnya emas perak ini disarok makanan yang sudah di, disiapkan oleh sahabat ini diambil sama nabi dan dibiarkan emas dan perak yang digenggam nabi diberikan ke sahabat itu jadi makanan dari timun itu ditukar sama emas dan perak yang sama porsinya setangan segenggam nabi ngasih orang juga se genggam emas dan perak dermawan maka syirat catatan syirat mengatakan rasulullah saw itu kalau infak kalau sedekah kayak angin kayak angin semilir spoy spoy ada terus nggak kencang nggak tapi ada terus Gak seperti angin puting beliung Sekali datang ngacak-ngacak Habis itu pergi lagi Atau gak kayak tsunami datang bus habis Hilang Gak sepoi-sepoi dia Ada terus Gak sepi dari intak hidupnya Gak sepi Hidupnya dari sedekah Bahkan kalau hari itu Gak sedekah Rasulullah gelisah Pernah satu saat Rasulullah SAW lupa sedekah hari itu Bangun menjelang sholat malam Dia saksikan Uang infaknya sedekahnya masih ada di kantong Kaget Takut Bergegas Rasulullah mencari orang yang layak buat diinfakan Sebelum fajar harus jatuh di tangan orang yang berhak Kenapa? Karena besok harinya ada jatah infak yang lain. infak sedekah mengalir seperti aliran angin enggak besar tapi ada terus sejuk nabi ngasih enggak jadi miskin yang dikasih juga sebenarnya enggak jadi kaya tapi di situ ada cinta ada kasih sayang yang merekat hubungan cinta antara rasul dengan umatnya dikasih sahabat gak jadi kaya nabi ngasih juga gak jadi miskin tapi ngalir terus infak gak sekali infak habis itu gak infak lagi gak. ngalir terus infak gak besar tapi ngalir terus yang ngasih infak gak jadi miskin yang dikasih infak gak jadi kaya tapi di situ ada kasih sayang sederhana aja kalau kita mau praktekin kalau kita beli apa-apa ada kembalian. Kembaliannya udah buat apa aja. Ah itu kecil deh. Kembaliannya mungkin sekian persen dari belanja yang kita beli. Belanjanya kita beli. Kalau kita kasih ke orang itu, orang itu enggak jadi kaya. Kalau pun kita kasih ke orang itu, kita enggak jadi miskin. Tapi dengan kita memberi itu, di situ ada kasih sayang Kecil. Mungkin 500 rupiah, mungkin 1000 rupiah, mungkin 2000 rupiah. Begitu kembalian, udah buat papa aja, buat ibu aja. Wah. Kecil. Tapi rutin. Dawang Berkesinambungan. Di situ merekatkan tali. Oh, wah. karena di situ ada cinta. Itu infak, itu sedekah. Maka Rasulullah dermawan. Sangat dermawan. Gambaran ini cukup mewakili tentang bagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Harta yang begitu banyak ternyata begitu Rasulullah wafat, Nabi tidak menyisakan harta yang banyak. Sudah kegambar di benak kita bahwa Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Ini dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bilang tidak pernah bilang tidak ketika ada orang yang meminta buat kita ini jadi inspirasi bagaimana kita bisa juga jadi jadi orang dermawan kalaupun tidak bilang tidak tapi paling tidak kita dawamkan infak itu sehingga ini bisa menjadi perekat Hubungan cinta antara seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya. Ini dermawannya Nabi. Sampai sini perihal dermawannya Nabi. Ada yang mahu eh, menambah informasi atau bertanya sebelum saya lanjutkan pada sifat rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bu. Ya. Iya. Iya. Enggak dijelasin sahabat yang ngasih masih ada apakah gak di situ. Kayaknya sudah enggak ada kali ya. Ya, jadi lah, sahabat, Rasulullah dan sahabat sedang kumpul, datang orang terus lucu-lucu terus, Radu terus Nabi dengan sahabat yang lain melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan ketemu lagi dengan sahabat yang lain dan sahabat ini minta baju yang dipakai oleh Abu Asoh. Kalau saya tangkap kesannya memang sahabat yang ngasih baju enggak bareng-bareng Nabi ketika baju itu diminta oleh sahabat yang lain. Mungkin perasaan itu jadi bahan pertimbangan takut tersinggung. Makanya nggak dijelasin emang. Sahabat yang asli ada di situ apa enggak? Jadi kisah ini cuma memberikan gambaran kalau Nabi begitu dermawan sehingga e, sampai ada orang yang menginginkan sesuatu dari Nabi, Nabi langsung spontan memberikan apa yang diinginkan oleh orang itu. Mungkin stressing point-nya situ, Kisah ini. Soal perhatian orang yang ngasih tadi, khawatir, jadi kesinggung dan sebagainya, mungkin menjadi bahan pertimbangan. Tapi kisah ini kelihatannya tidak menyoroti aspek itu. Lebih pada bagaimana Nabi tampil sebagai seorang yang begitu dermawanya. Sehingga tidak ada orang minta kecuali Nabi. Memberikannya Semangat itunya yang mau diambil okay. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi oh, wabarakatuh Soalnya suaranya doang nih orangnya <tuh>. Ada titipan Pertanyaan ini Pak Tad oh, Tadi yang Pampasan perang itu yang seperlima katanya Untuk Allah juga ya Pak Tad Seberdupuluh itu untuk Allah tuh akan dikemanakan tuh Bosot, gimana realisasinya gitu? Iya iya, ya. terima kasih Bosot. Iya. Sepuluh buat Allah dan Rasulnya diberikan kepada Nabi. Sepuluh lima. Nggak tahu di situ nggak dijelaskan, saya belum dapat terincian alokasi buat Allahnya itu apa Nabi sisihin lagi atau enggak, tapi secara existing di lapangan. Realnya, 1 per 5 itu Jatuh kepada Rasulullah SAW 1 per 5 itu, 2, 5 itu 1 per 5 itu jatuhnya ke tangan Rasulullah SAW Walaupun di Quran 1 buat Allah dan dan Rasul. Ia begitu Pakai 4.000 ekor domba 2.400 ekor ontak Dan kerak itu Jatuh semuanya Ke Rasulullah Sallallahu SAW Itu sekali perang Royal banget Nabi Makanya orang-orang Quraish itu Begitu terpesona Karena Nabi itu Begitu pemurah Sehingga ada lontaran Nanti gak usah curiga sama Muhammad Muhammad gak akan ngambil apa-apa dari kamu Enggak akan ngambil apa-apa dari kamu. Karena Muhammad orang yang enggak pernah takut miskin. Oh ya. Enggak curiga? Karena suka kalau, kalau sekarang kan suka mengeksploit. Umat itu suka dieksploitasi. Hingga orang suka curiga. Ini apa nih maksudnya nih? Wah. Suka curiga. Karena umat suka dieksploitasi, diperes. Kalau dari diperes sampai udah habis dibuang. Eh. Apalagi mau mau pemilu begini terasa benar perasaannya terasa benar ya, begitu suara masuk begitu selesai dibuang sering di eksploitasi Nabi enggak pernah eksploitasi umat dan Nabi enggak pernah ngerepin apa-apa dari umat Nabi enggak pernah minta-minta kepada -minta umat bahkan Nabi memberi Tidak minta apa-apa. Dua hari, tiga hari tidak makan. Nabi tidak minta apa-apa. Tidak -apa. ngomong. Kalau Rasulullah lapar. Tidak juga. Sahabat yang tahu kalau Nabi lapar. Karena Nabi sering mengikat perutnya dengan batu. Dengan batu. Dua biji, tiga biji. Batu diikat di perutnya. Mungkin biar terkesan tidak kelihatan lapar diganjel perutnya karena kalau lapar di, dikasih batu, kan batunya di luar bukan di dalam, tetap aja lapar kecuali dimasukkan ke dalam kan enggak, tetap aja di luar artinya, ganjel-ganjel tapi ganjel di luar, tetap aja lapar tapi mungkin secara psikologis ini ngebantu ngebantu kayak kita dulu, kalau masih anak-anak kalau maaf-maaf kalau mau buang air besar bingung ngubuang air di mana ambil batu kantongin batu batu dikantongin kagak jadi itu apa hubungannya buang aja atau batu kagak ada hubungannya tapi secara psikologis rupanya ada kalau mau gitu ambil aja batu taruh batu di kantong batu di kantong kagak jadi tuh. ditaruhnya di kantong nggak ada hubungannya tapi gak jadi. Rasulullah s.a.w. Naruh di perut. Yang tahu biasanya sahabat. Ketahuan aja. Kalau Nabi. Ganjel perutnya dengan batu. Kalau itu ketahuan. Sahabat tahu. Kalau Rasulullah. lapar. Baru sahabat menjamu. Mahatiain makanan. Ngundang makan. Biasa. Atau bawain makanan. Buat Rasulullah SAW. Nabi enggak pernah minta. Ini dermawannya. Assalamualaikum. Tanya. Ada yang lain? Sebagai seorang dermawan, apakah e, Rasul itu e, memberikan e, sesuatu kepada peminta? Apakah diklarifikasi dulu? Apakah memang peminta itu orang yang menangguh hutang? atau ya. orang yang tertimpa kemiskinan. Makasih ya. Ustaz Di banyak cerita kelihatannya Nabi spontan, nggak diklarifikasi dulu, nggak dicek dulu, coba cek dulu, tar kita mau kasih berapa dan sebagainya sudah selesai nggak? Kayaknya dalam kisah-kisah yang ada Nabi itu spontan, karena Nabi langsung bisa ngelihat ini orang Memang memerlukan Orang memerlukan Bukan karena miskin Bisa jadi tidak miskin Tapi dia perlu barang itu Seperti sahabat tadi mungkin bukan miskin Tapi dia perlu Pakaian yang dipakai oleh Rasulullah Dikasih juga sama Nabi Apalagi memang kelihatan miskin Arab badui datang ke Rasulullah Ya Rasulullah saya belum makan Saya lapar saya belum makan Saya minta sesuatu dari kamu Nabi waktu itu belum makan juga Gak amal, lapar juga Dan gak ada yang dikasih Kebetulan Nabi gak bisa ngasih apa-apa juga Waktu itu Cuma orang kalau datang ke Rasulullah Gak pernah tangan kosong, pasti dapat sesuatu Maka kata Rasul, Kalau begitu kamu tanya aja ke Fatimah Anak Rasulullah SAW Mudah-mudahan di Fatimah Ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan Si Arab Badui tadi Langsung ke rumah Fatimah sampai di rumah Fatimah bilang juga saya lapar saya miskin minta sesuatu dari Fatimah. Fatimah juga belum makan. Tapi karena orang meminta maka Fatimah memberikan. Apa yang dikasih? Tempat tidur anaknya. Tikar. Nih ada tikar anak saya, bawa aja ke pasar, mudah-mudahan laku kejual Kamu bisa makan dari tikar ini. Kata si Arab dikasih tikar kecewa dia. Udah mondar-mandir ke Rasulullah ke Fatimah dapatnya tikar lewah. Kecewa, kelihatan raut wajah di wajah. Makanya kemudian diambil lagi oleh Fatimah dan Fatimah ingat kalung yang melekat di lehernya, pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalung ini dilepas dan dikasih ke Arab Badui. Fatimah belum makan. Dikasih kalung ini ke Arab Badui, dijual ke pasar. Dia bisa makan kenyang. Keledainya isi muatan makanan Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah saya sudah kenyang Makanan banyak beli Keledain Nabi belum makan Sampai ke Fatimah Ngaduk juga Fatimah saya sudah kenyang Dan saya bawa makanan Lalu diangkat tangannya Ya Allah berikan kepada Muhammad dan Fatimah Sesuatu yang tidak pernah aku lihat Sesuatu yang tidak pernah aku dengar dan sesuatu yang tidak pernah dilintas Dalam hatiku Dikasih Doa kepada Allah Tolong kasih ke Muhammad dan Fatimah Sesuatu yang tidak pernah aku lihat Sesuatu yang tidak pernah Aku dengar Dan sesuatu yang tidak pernah terlintas Dalam hatiku Itu doa Si Arab Balwi tadi Apa yang dimaksud? Surga Surga enggak pernah dilihat Nggak pernah dengar, Nggak pernah terlintas dalam hati aja surga kayak apa. Nggak, nggak pernah. Kalau udah terlintas berarti bukan surga. Terlintas aja surga kayak gini. ah bukan, bukan surga. tuh, Pasti bukan surga. Karena surga itu nggak pernah terlintas dalam hati. Nggak pernah terlihat oleh mata. Nggak pernah terdengar oleh telinga. Itu yang didoain si Arab badui tadi. Udah kenyang, Fatimahnya masih belum makan. Rasulullahnya juga belum Makan. Dermawan. Ini Rasulullah tampil sebagai orang yang begitu dermawan dalam kehidupannya. Ustaz, nanya ya. lagi, saya kembali kepada Dermawan ini, uh, Rasulullah itu kan memang uh, menerima seperlima gitu. Hmm. Apakah memang harus seperti itu sampai dia mengikat perutnya dengan batu tidak makan hanya karena memberi orang? Hah. Apa itu tidak menyiksa diri sendiri sesatu? Kemudian hmm. apa itu memang Nabi seperti itu dan kita harus melakukan seperti iya. itu juga? Apa karena dia Nabi? Makasih. Iya. Ini pertanyaan yang eh, mengusik kita memang. Jadi hmm, Rasulullah SAW punya harta banyak, tapi sampai bisa nggak makan. Kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin Madinah, pemimpin orang yang dipimpinnya. Rasulullah sasal mengajarkan kepada kita Begitulah esensi pemimpin Jangan sampai dengan alasan-alasan apa saja yang dibuat Lalu pemimpinnya lebih sejahtera daripada rakyatnya Bisa jadi di Madinah banyak orang miskin Sehingga Nabi enggak makan dua hari, tiga hari Bisa jadi orang Madinah Ada yang lebih Dari Rasulullah tidak makan dua hari, tiga hari Kan realitanya begitu pasti Enggak mungkin Rasulullah melakukan itu Kalau rakyatnya sudah Sejahtera semuanya Ini proses Maka digambarkan Kalau ada eh, Kalau senang Kalau urusan senang itu Nabi belakangan Kalau urusan susah Nabi Duluan Ini udah susah melulu Senangnya kagak Kagak datang emang perjuangannya begitu Perjuangannya Nabi begitu Sampai titik terakhir Itu kondisinya masih menuntut Memberi, bukan meminta Mengurus, bukan diurus Mengurus, bukan diurus meringankan beban, bukan jadi beban umat. Ya begitu, akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dilihat, wah oh ini berarti menyiksa menyiksa dirinya. Ada yang lebih yang ya ada banyak yang lebih susah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat realita. Sehingga pernah satu saat ada sahabat Rasulullah kumpul di masjid ini orang masakin Orang miskin Rumahnya di masjid Tempat tinggal orang miskin Itu di masjid Di samping Rumah Rasulullah SAW Ada sahabat Nabi Yang miskin Tinggal di masjid Dan dia berkhidmat dengan Rasulullah SAW Setiap Nabi keluar Pasti dia sudah di depan pintu Nabi Siap melayani Apa yang dipengen Nabi dia kerjain oh. pokoknya nabi keluar rumah dia udah siap di depan pintu nabi suruh apa aja jalan dia ini sahabat sampai suatu saat rasulullah s.a.w. nanya sama sahabat ini kamu tuh bantu saya terus kata rasulullah ke orang miskin ini kamu gak minta sesuatu dari aku itu karena ini orang miskin, mestinya minta Ya kan, Karena dia juga butuh makan, butuh apa. Yang orang miskin ini. Minta mestinya ke Rasulullah. Karena bantuin Nabi terus. Nabi juga pengen balas budi. Apa kamu gak minta dari aku sesuatu? Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Selesai itu dia datang ke sahabat yang lain. Orang miskin semua ngumpul. Tadi Rasulullah nanya, saya ditawarin. Apa kamu gak minta sesuatu dariku? Aku bilang tidak. Oh dimarahin sama temen-temennya. Kamu Rasulullah nawarin. Kamu bilang gak. Gimana sih. Harusnya minta ini. Ke minta itu. Kayak apa ah, gitu. Kesempatan. Gak minta-minta. Ini dikasih sih. Kecuali minta-minta. Gak boleh. Dikasih sama Nabi. Harusnya ambil. Minta bilang aja. Gitu. Waktu itu dia gak punya rumah. Gak punya istri. Iya. Gak penghidupan yang layak. Tidurin juga di masjid nggak punya rumah harusnya bilang aja minta apa kek kamu bisa nikah kamu bisa punya rumah teman-teman ini -teman musulin begitu sampai dia mikir iya ya kayaknya dar kalau nanya lagi pasti saya bilang begini itu bener Rasulullah nanya lagi kamu nggak pengen apa-apa dariku wah ini kesempatan tapi begitu dia mau ngomong nggak jadi kalau saya mau minta Minta sesuatu Harta Nanti saya pakai harta habis Terus saya meninggal Saya tidak bawa Harta Tidak usah dah, Tidak usah minta Kalau begitu Saya akan minta sesuatu Apa katanya Ya Rasulullah kau menawarkan sesuatu kepada aku, karenanya kemudian aku akan meminta pada kamu. Apa yang diminta oleh sahabat ini? Ya Rasulullah izinkan aku hidup bersamamu di surganya Allah. Enggak tanggung tanggung mintanya. seleranya tinggi. Ini selera tinggi enggak rendahan. minta istri, minta rumah. Kagak. Dia sih tinggi seleranya. Orangnya miskin tapi seleranya tinggi. Ya. Enggak rendah hatinya. Tuh orang miskin dulu tuh begitu. Seleranya tinggi. Ya Rasulullah, saya minta satu aja. Enggak banyak-banyak. Izinkan aku tinggal bersamamu di surga-Nya Allah. Nabi diem, bukan Nabi yang punya surga masalahnya. Ia ya, bukan Nabi, Nabi dijemah dia. Kalau begitu bantu aku, biar Allah mengabulkan doa kamu. Apa? Perbanyak sujud kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan tinggal bersamaku di surganya Allah. Itu doang Nabi mintanya, perbanyak sujud. Jadi kalau kita lihat orang miskin banyak emang orang miskin ketika di Madinah. Jadi kalau Rasulullah SAW juga miskin wajar kok mimpin rakyatnya masih miskin masa dia sudah kaya. Rakyat. Rakyatnya belum makan masa dia sudah kenyang. Itu jadi bisa jadi bukan Nabi aja banyak. Umatnya ada di Madinah juga mengalami masalah yang sama, sehingga Rasulullah tampil mewakili mereka. Kalau mereka susah, Nabi juga susah. Gitu. Itu, itu spiritnya di situ. Jadi jangan lihat wah, Nabi ini Nyusahin sendiri. Nih, enggak, enggak menyusahin. Banyak yang lebih susah dari Nabi betul. Sehingga Nabi mewakili orang-orang yang susah dari umatnya gitu, gitu, gitu ya. ya? Kalau kita gimana? Ah, kalau kita dua setengah persen dah keluarin. Dua setengah persen, satu juta cuma dua puluh lima ribu. Iya, satu juta cuma sisihin dua puluh lima ribu. Selesai, udah nggak usah infak, nggak usah apa, jaketnya keluarin aja, itu aja, udah cakep banget, ya. bang, bang. <laughs> gitu. Ustad kita nggak sampai nisopnya sih, apa nggak sampai nisop? Hartanya nggak sampai nisopnya, kan nggak dikeluarin jaketnya. Iya, harusnya sekian begitu mau udah waktunya mau jatuh dipakai sama dia nggak keluar habis dikeluarin karena nisopnya nisop ada ada dua nisop jumlahnya dan nisop waktunya nisop waktunya satu tahun dan harganya sejumlah sekian kalau itu jatuh keluar zakatnya kalau nggak gimana udah sedekah aja kalau gitu kalau sedekah bebas gaya bebas sedekah Gak usah dua setengah percent, mau sepuluh percent juga boleh, mau belas percent juga boleh. Tapi Rasulullah anjurin tidak, pertengahan, tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Gak usah terlalu boros juga, gak terlalu pelit, jangan juga terlalu pelit, pertengahan aja. Itu. Jadi kita gimana? Akhir-akhir begitu. Ya. Jaketnya keluarin dua setengah percent, kalau mau infak jangan terlalu boros. Jangan terlalu klik Ikhlas karena Allah Dan lihat skala prioritas Agar infak kita Punya manfaat yang tinggi Memberi manfaat Kalau di kalangan para salafus soleh Itu masjid Kasnya habis mulu kalau laporan kas, kosong. Laporan kas, kosong. Laporan kas, kosong. Kenapa? Karena duitnya kepakai terus. Habis, isi lagi. Habis, isi lagi. Kalau kita infak sedekah jumlahnya 30 juta. Itu nangis dengarnya. Karena bisa jadi di jamaah sholat jumat itu ada yang makan aja lagi bingung dia. Iya, ada yang utangnya banyak ada yang dikejar-kejar orang karena harus bayar utang ada yang kontrakannya habis ada yang dagangnya rugi ada yang banyak ngurusnya senang banget ya infak kita banyak pak sekian puluh juta nangis denger artinya apa? dia gak berdaya guna Mendem duitnya. nggak kepakai. Kalau masjid masjid jangan para salafus sahli, kosong kasnya, bukan gak ada yang ngasih. Banyak kasnya, tapi setiap ngasih keluar lagi, kah? Keluar lagi, memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Tapi ini teknis lah, ini masjid nanti yang ngurus. Yang penting adalah bagaimana. Besid bisa memberikan kemanfaatan Jangan sampai Dana umat ini Menjadi dana Abadi Tidak kepake Angka doang besar Tapi tidak beri manfaat pada Orang-orang di sekitar ya, hey, Sampai sini Dermawannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya yeah. satu sahaja ingin mendapat tanggapan negara yeah. singkat saja sah. E, dalam e, dalam kehidupan negara ini, e, Allah akan menjadikan kalau berak be, kalau amanah surga jaminannya sah. Mm -hmm. Kelihatannya e, tidak begitu sah, mm -hmm. karena yang apa yang kita tadi sampaikan mengenai dharma itu hanya sebagian yang darmawan wan yang lain mm -hmm. walaupun yeah. dia banyak katanya. Apakah itu, tak? dalam surah Al-Fatihah shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim apakah terjadi apa fenomena alam yang gimana-mana hmm. ada apa ada korelasi korelasinya, uh, korelasinya. Atau, ya korelasi dengan ayat itu tak? terima kasih iya ya bisa anda Allah mau diambil hikmahnya bisa ada, makanya eh, kalau kalau jawaban singkat bisa bisa, ini ya. e, indikasinya cukup kuat cukup jelas apakah ini azab Allah apakah ini teguran Allah ya ini tinggal bagaimana kita mensikapinya tapi kalau kita lihat fenomenanya memang kelihatannya e, kita harus jadikan ini sebagai sarana muasabah. Evaluasi. Jangan-jangan memang ada sikap-sikap kita. Tingkah laku-tingkah laku kita. Yang kerap mendatangkan teguran dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak, tidak pernah menurunkan azabnya selama ada umatnya yang minta ampun kepadanya. Bagaimana azab Allah dan anta Bagaimana Allah akan mengazab kamu sementara kamu ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka Dan bagaimana Allah akan mengazab kamu wa hum sementara kamu senantiasa istighfar minta ampun kepada Allah Jadi salah satu salah satu eh, sarana untuk menahan turunnya azab Allah adalah banyak istighfar. Kalau azab Allah juga udah azab Allah itu dianggap turun, berarti bisa jadi udah enggak ada orang lagi yang istighfar kepada Allah. Istighfar sih secara lisan tapi esensinya tidak. Astagfirullah, tapi esensinya tidak. Bisa jadi kita kurang khusyuk dalam taubatnya. Tidak sampai pada taubatan nasuha bisa jadi ini pola semua zohirnya kayaknya minta ampun tapi isinya enggak karena abis itu dia ngerjain maksiat lagi minta ampun abis itu ngerjain maksiat lagi jadi esensinya enggak enggak dapet enggak ketemu zohirnya kelihatannya bagus tapi dalamnya enggak kayak anekdot berikut ini tapi ini cuma anekdot jangan juga jadi pikiran satu saat Seorang suami Kematian istrinya Istrinya meninggal Kalau meninggal Ya udah kan Mestinya Ditinggal aja di kubur dia selesai. Ini enggak Suami selalu ada di kubur Di kuburan aja tuh suami Iya kalau di kita suka bawa kembang kalau ke kuburan ini juga gak ada syariatnya ada indikasi sedikit nabi kembang daun begitu karena nabi pernah jalan di pinggir kuburan lalu tanya sama sahabat kamu dengar gak suara tidak ya rasulullah aku mendengar orang di kubur ini e, menjerit karena siksa kubur karenanya kata rasulullah ambilin, ambilin padaku batang korma dengan daunnya masih ada daunnya sama batangnya itu ditancap sama nabi ditaruh di kuburan itu daun korma itu kata rasulullah selama daun korma ini masih basah dia dipending siksanya siksanya dipending selama masih basah tak nah, kalau udah kering disiksa lagi Nah orang sekarang kalau ke kubur bawa kembang sama air biar basah terus terkering basahin lagi kering basahin lagi maksudnya biar siksanya dipending terus jangan nabi kering kalau kering disiksa lagi. saya nggak tahu apa ini terinspirasi dari hadis nabi ini tapi karena masalahnya ini nggak sunnah karena setelah itu nggak ada sahabat yang ngikutin nabi nggak ada sahabat yang ngikutin nabi bawa bawa ke kurma taruh di kuburan nggak ada artinya ini bukan sunnah atau yang kedua, orang bawa kembang, bawa air, ngikutin tradisi Hindu. Orang-orang Bali senang kembang. Yeah. Tapi yang jelas urusan kembang gak ada timbangannya dalam Islam. Nah ini, si suami ini rupanya bukan basahin kubur. Kalau yang biasa ngebasahin kubur biar siksanya ditahan. Ini malah ngipasin kuburan. Kuburannya uh, dikipasin, ini bertuahnya seding lihat. Kata bertuahnya itu, menantu saya sayang banget sama istrinya. Tapi sudah meninggal masih dikipasin. Sudah meninggal masih dikipasin, bayangin aja. Kalau sudah meninggal sudah aja harusnya. Rupanya dikipasin setiap hari pagi, siang, sore dikipasin di kuburan. Jadi tanya kenapa dikipas? Kamu oh, begitu sayangnya. Kata dia enggak enggak mak tu. Ini saya kipasin biar cepat kering. Iya, biar biar bisa kawin lagi. <laughs> jadi kayaknya sih A, ah, kayaknya situ si benar amal, tapi isinya bohongan. Si sifat is sifat, tapi maksiat jalan jalan terus. Ya jadi evaluasi aja buat kita. Ya evaluasi. Jangan-jangan isifatnya kurang mantep. Sampai Allah tegur, sampai Allah tegur Dan terus Allah tegur Agar kita kembali ke jalan yang benar Mudah-mudahan ini yang bisa Kita tangkap dan semoga Allah Bisa berikan kita Jalan Jalan keluar yang lebih baik Ini aja yang bisa saya, saya sampaikan Tapi kisah itu Jangan jadi pikiran <guluh> Saya takut itu yang Jadi pikiran Ya <guluh> ya Kaya cukupkan supaya nak yang dikah, syukur Allah ilahilanta. Stop ya, uka, tu boleh. warahmatullahi wabarakatuh.